Sifatnya berlalu, suka omong madu Dia punya kepala suku, selalu ada mau Dia asalnya enggak laku, mau Selv dulu yeah. Di dekat mau Geret gaya batu Waktu ku lagi jatuh panda Who are you?